Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalam Ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Memanfaatkan waktu yang singkat Berikut ini Sebuah riwayat Yang disebutkan Nalimam Abu Nu'aym Rahimullah Dalam hilyatul awliya nasihat dari seorang ulama salaf Yahya bin Muadz rahimahullah taala namanya Beliau mengatakan ad-dunya amiru man talabaha wa khadimun man tarakaha Ad-dunya talibatun wa matlubatun Faman talabaha rafadathu wa man rafadaha talabathu Al-Dunya kantaratul akhirah Fa'buruha fa wala ta'muruha ta Laisa minal aqli bunyanul kusuri alal jusur Yahya bin Mu'adh, Rahimullah mengatakan Kesenangan dunia Akan mengatur Dan menguasai Orang-orang yang mencarinya Sebaliknya Yang meninggalkan kesenangan dunia Justru dunia akan tunduk dan siap melayaninya Dunia itu Ada dua kemungkinan Dicari atau mencari Jika dunia itu Dicari Dikejar-kejar Justru dia menolak Tetapi sebaliknya Yang tidak menginginkan Dunialah yang mencari Dunia itu Jembatan yang menghubungkan kita ke akhirat Lewati saja Jangan memikirkan bagaimana Menghias-hiasi Jembatan tersebut Tidak masuk akal Membangun istana Di atas jembatan Ini Nasihat dari seorang ulama salaf Ya, Singkat, padat Tapi sudah Menyelaskan uh, Penuh makna. Apa yang beliau sampaikan itu kan bukan ilmu kira-kira, tetapi memang kenyataan dan fakta yang disimpulkan oleh Yahya bin Mu'adh rahimahullah itu diintisarikan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi saw dan juga melalui tadarir dan tafakur. Maka apa yang beliau sampaikan tadi sebuah kesimpulan-kesimpulan yang sebenarnya cukup bagi kita mengambil kesimpulan-kesimpulan tersebut tanpa harus ingin mencoba sendiri tidak perlu untuk kemudian penasaran lalu ingin menjalani seperti apa yang disampaikan Yahya bin Mu'ad adalah hakikat kehidupan dunia Kata beliau, "Adzunyā amīruman tarābah wa khādimumantara kah. Dunia itu akan mengatur, menguasai orang-orang yang berambisi untuk mendapatkannya. Kenyataan seperti itu. Dia yang diatur oleh dunia, dia yang diatur oleh pekerjaan, dia yang diatur oleh orang." Dia yang diatur oleh nafsu dan syahwatnya. Tetapi yang sudah berkomitmen, sudahlah. Cukuplah apa yang ada. Yang ada ini sudah berlebih sebenarnya. Saya takut kalau kualitas ibadah itu turun atau terganggu. Akhirnya sedikit demi sedikit perlahan-perlahan dia tinggalkan dunia. Apa yang terjadi? Dunia itu yang tidak ingin ditinggalkan. Dunia itu yang berlari untuk datang. Dunia itu yang berusaha merayu, membujuk, menggoda. Kenyataannya kan seperti itu. Alimam Nuruddin Zanki Rahimullah Ta'ala Menggambarkan seperti bayang-bayang manusia Dunia itu seperti bayang-bayang Kalau kita berjalan Bayang-bayang kita di belakang Dunia itulah bayang-bayang, kita adalah kita, ketika kita tidak mau dengan dunia, bayang-bayang itu ikut. Tetapi sebaliknya ketika bayang-bayang itu ada di depan, kalau di pagi hari matahari dari timur kita berjalan ke barat, bayang-bayang itu kan letaknya di depan kita. Kita mau kejar, mau kejar, mau berlari, berlari, ngebut, kecepatan tinggi sama aja bayang-bayang itu tidak akan terkejar. Sama juga dengan dunia. Mau berambisi seperti apapun yang dapatnya cuma itu. Adzunyataalibatun wamatluubatun faman talabaharafalbathu wamanrafalbaha talabathu. Dunia itu pilihannya cuma dua. Kita yang mengejar. Atau nanti akhirnya kita yang dikejar. Dan itu kembalinya kepada masing-masing orang. Bagaimana pemahamannya tentang hakikat kehidupan dunia. <tuh> Bagaimana dia mengerti tentang kekekalan di akhirat nanti. Dunia itu kalau dikejar, dia menolak. Dia akan menghindar. Dunia itu kalau dikejar, dia tambah menjauh. Tapi kalau ditolak, dia yang penasaran, dia yang berusaha mendekat. Berapa banyak ulama, berapa banyak ahli ibadah yang dibujuk rayu, yang selalu digoda dengan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Semakin ditolak, semakin dikejar. Berapa banyak ulama yang diminta, ditawarin, bahkan ditunjuk untuk menjadi pejabat, Menjadi seorang kawzi, menjadi seorang hakim Ditolak, gak mencari Gak mengejar Gak meminta Gak berharap, datang Berapa banyak Ahli ilmu, ahli ibadah Tanpa ada janji Tak pernah kenal sebelumnya Didatangi, tawarkan proyek Tawarkan bantuan, ini dan itu Asalkan nurut Asalkan ngikut yang Allah selamatkan selamatkan. Sehingga Yahya bin Muad rahimallahu mengingatkan ad-dunya qantaratul akhirah. Jadi kehidupan dunia ini sebenarnya itu jembatan saja, jembatan. Lihat jembatan. Jembatan apapun itu, jembatan yang pendek, yang panjang, jembatan yang viral dan terkenal maupun jembatan yang belum pernah kita lewati sama sekali, sama. Dunia itu jembatan. Yang kita gunakan untuk menyeberang Biar sampai di akhirat Yang dimaksud tentunya surga Itu harapan kita Maka Yahya bin Mu'ad mengatakan Karena kehidupan dunia itu sebatas jembatan Lewati saja jembatan itu Jangan kemudian Sampai di jembatan berhenti Apa yang bisa saya lakukan Untuk memperindah jembatan ini apa yang harus saya lakukan untuk menghias-nghiasi jembatan ini? Jembatan ini fasilitas yang kurang apa ya? Tak perlu Dunia itu hanya jembatan Cukup dilewati saja menyeberang Beliau kuatkan dengan menyatakan Laisa minal akli bunyanul kusur alal jusur Apa masuk di akal itu? Apa bisa diterima secara sehat? Kalau membangun istana di atas jembatan Padahal jembatan itu kan cuma Alat menyeberang Sama halnya juga dengan kehidupan dunia Ini kan jembatan Buat apa Menghabis-habiskan waktu Menguras-nguras energi dan tenaga Buat apa sampai memeras Kesempatan Sampai setelah diperas tidak ada lagi yang menetes. Kesempatan berkumpul dengan keluarga, bertemu dengan anak dan istri. Nah, coba direncanakan, coba diatur. Ya. Biar bisa merasakan hidup tenang dan nyaman di dunia itu seperti apa. Jangan sampai diperbudak dan dikuasai. Oleh sesuatu yang kita sendiri Belum tentu bisa menikmati Pagi, sore, pagi, malam Kerja Sampai di rumah, tidur Capek, besok berangkat lagi Menikmatinya kapan Menikmatinya di akhir pekan Berangkat ke puncak Belum sampai ke puncak Bukannya senang Justru bertambah stres Macet 12 jam Belum sampai ke puncak Udah stres Puncak macet puncak Tapi karena hati itu udah Sekarat Gak peduli pokoknya puncak pokoknya. Padahal kalau mau berpikir sederhana Di rumah aja dibuat suasana Seperti di puncak bisa Daripada 12 jam Dihabiskan di jalan lebih baik 12 jam dihabiskan di rumah Bareng-bareng Tapi mungkin Karena sudah terluka Dan sekarat hatinya Ketika ditambahkan luka Gak terasa, udah biasa Justru dinikmati Kemacetan itu, wah Laisa minal aqli bunyanul qusuri 'alal jusur. Enggak masuk akal. Membangun istana di atas jembatan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, setiap kali ada kesempatan yang bisa mendekatkan kita lebih kepada akhirat, itu jangan disia-siakan. Kesempatan itu belum tentu terulang untuk yang kedua kali. Belum tentu Kalau kita lewatkan Entah kapan lagi Datang kesempatan yang kedua Alimam Az-Zahabi Al Rahimahullah Di dalam siara alamin nubala Mengatakan Menyebutkan pernyataan Khalid bin Ma'dan Rahimahullah Khalid bin Ma'dan mengatakan Iza futiha taib Iza Fataha ahadukum babal khairi falyusri' ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu Khalid bin Ma'dan rahimallahu taala mengatakan apabila terbuka pintu berbuat baik untuk kalian segera masuk ke sana Pintu kebaikan dibuka cepat-cepat masuk ke sana Jangan ketinggalan jangan terlewatkan Ba'innahu la yadri mata yughla ku'anhu Sesungguhnya dia tidak tahu secara pasti Pintu itu Kapan akan ditutup Kalau sudah tertutup Kesempatan berbuat baik Kapan lagi Jadi kalau ada seruan Ada ajakan berbuat baik Disambut Diiyakan Jangan berpikir Ah hari ini izin Lain kesempatan Diajak untuk berbuat baik Marahani ya Lain lagi, lain kesempatan lagi ya adalah next time ya gitu. Besok lagi Padahal belum tentu kebaikan itu akan Dibukakan kesempatan yang kedua Jadi selalu berpikir Ini ada kesempatan, ambil Ada peluang Jangan sampai dilewatkan Apapun itu Contohnya banyak semua bentuk dan jenis ibadah. Ada kesempatan membaca Al-Quran, baca. Ada kesempatan zikir dan doa pagi dan petang, zikir. Ada kesempatan berbakti kepada orang tua, berbakti sama orang tua. Ada kesempatan memberikan waktu yang lebih buat anak-anaknya, berikan buat anak-anaknya. Ada waktu memberikan perhatian untuk istrinya, berikan perhatian itu untuk istri. Ada kesempatan bermasyarakat secara syari, bermasyarakat secara syari. Jangan malas, jangan pura-pura tidak tahu. Ada kesempatan silaturahmi singgah, udah deket tuh rumah paman gue. Nggak singgah? Ah, lain kali aja dah. Tinggal. Singgah sebentar, assalamualaikum, om Eh kok sini Ya om lewat Pengen doain om aja, biar om sehat Walafiat semuanya Ada sedikit oleh-oleh nih om, loh kamu dari mana? Dari sana om tempat tempat Duduk sini dulu lah Aduh terburu-buru om Yang penting udah lihat om, udah doain om Udah seneng lah Yaudah, hati -hati ya udah hati-hati ya Cepet kan Yang penting bawa oleh-oleh Jangan dikiranya, udah makan belum berharap wah daripada ke rumah makan mending mampir di rumah Om nih bawa ya. oleh oleh supaya kesan berkunjung itu untuk cari makan untuk numpang minum ya hilang kalau ternyata disiapkan makan minum ya udah rezeki yang penting kita bawa oleh oleh gitu aja ada kesempatan silaturahmi ambil ada kesempatan berkenalan dengan Ikhwan dengan teman. Yang baru pertama kali ketemu Baru pertama kali berjumpa Manfaatkan Ada orang sedang susah Membutuhkan bantuan, bantu Ada ajakan untuk ta'awun menjenguk orang sakit Jenguk Ada ajakan ngecor Memang ada ngecor ha? Ada ajakan ngecor Ngecor Oh yang lain aja ada, ada ajakan untuk kerja bakti, kerja bakti, ada ajakan untuk ngecor ngecor, belum tentu ajakan ngecor itu terulang lagi, setahun paling berapa kali, apalagi saat pandemi. Setelah dicor ya udah, nggak mungkin tahun depan dicor ulang kan, karena kesempatan itu nggak datang dua kali. Jadi kalau ada kesempatan berangkat berangkat. Kalau bisa sepagi mungkin sepagi mungkin biar nggak panas, nggak usah nunggu banyak orang dulu. Wah sedikit yang datang ya, enggak. Ngecor itu lima orang cukup kok. Gak. Ada beberapa ikhwan kita bahkan punya kemampuan khusus itu, satu molen satu orang. Nggak tahu di sini ada nggak yang tipenya seperti itu? Ada nggak? Satu orang tuh menggan satu molen. Yang penting material di samping molen. Sampai ada ikhwan kita itu panggilannya Hercules dia. Orang Cilacap sana, tinggalnya di Banjarnegara. Gini. Itu kalau enggak ada molen manual dia. Enggak usah nunggu yang lain, ah oh, dikit banget gitu. Enggak. Molen material pasir split semen. Iya kan? Ongkel. Oh, Air siap, masukkan tiga ember kecil air, masukkan lagi splitnya, kasih kemudian semennya, masukkan lagi pasirnya sendiri itu, kan itu, molonya yang bergerak, dikendalikan, sudah masuk semua, ditunggu, putar, sok, yang lain yang ambilin jet, 20-30 saks sendiri berani dia. Jadi kalau bisa mulai pagi, pagi aja mas. Terus taklim cikarang gimana? Ya gak apa-apa kan. Yang ngecor-ngecor, yang taklim taklim. Yang isi juga saya besok. Oh, gak ada masalah. Kesempatan, udah bismillah. Gitu. Tapi kalau kita kerja bagi titik wah yang datang kok dikit ya. Selesainya kapan? Ya kalau mulainya jam 9 selesainya jam 3 Gimana? Mending habis subuh Masih seger, masih dingin Masih apa? Masih suasana sejuk Gak panas, bismillah gitu. Nanti yang datang kan bisa bergantian Sif-sifan seperti itu Rencana jam berapa biasa ngecor? 9 Terlalu siang Mau Subuh setengah 5 kok Mulainya jam 6 ya kan? Yang di sekitar sini dulu udah mulai setengah enam ya kan? Sarapan ya di rumah masing-masing aja, ya kan? Bilang sama istrinya, beb, eh kok beb? Dek, dek, kok abang nih? Dek, masaknya yang khusus besok yang agak cepat ya, yang apa kasik? Kenapa? Abang mau ngecor abang nih. Bukan datang ke sini Masih sepi Masuk rumah lagi Kalau 10 orang kayak gitu semua kapan kumpulnya Ya kan masing-masing Gak ada orang, masuk lagi Ngopi ya kan? Udah jam setengah tujuh nih Baru tiga, ah masuk lagi Semuanya begitu Tapi kalau misalkan disepakati Siapa yang datang, datang Udah datang gak usah balik ke rumah Satu jam lima, seperempat Udah siap gini dengan apa dengan helmnya, dengan kaos tangannya biar nggak keriput tangannya tuh, pakai sepatu bot sih kan, duduk sendiri di sini bawa kopi sendiri gini, yang lain lihat, udah ada yang datang tuh, kasian tuh sendirian, temenin dua, datang lagi udah berlima, mainkan, mainkan, udah molen bunyi, tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh nah, yang lain udah dengar, wah udah mulai nih datang, jadi bukan jam enam, prakteknya janjinya jam 6 mulainya setengah 8 ya nggak bagua oh <tuh> ya itu harus harus dirubah lah pola kerja kita kan itu ya supaya maksimal wallahu bisawab saya kira cukup mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang karena memang acara dan agendanya bertumpuk-tumpuk ini kita mah ikut Ustaz Abu Baida aja baik wallahu alam bisawab subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa, wa, wa atuubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh